Saya bismillah. Selanjutnya si kotu faalin dalatun alam nasiabi, yaitu si kotul yang ikut wazan Fa'alun dia itu menunjukkan kepada penisbahan jadi kalau dia diikutkan wazan fa'alun maka nanti si gotul mubalago tersebut dia itu menunjukkan kepada makna nisbah atau nanti sebagai ganti dari ya'un nisbah. Kata beliau di sini, kasiran ma sa'tisighatu fa'alun atau fa'alin dalatan 'alan nasabi. Kebanyakannya sigofa'alun itu datang Dengan menunjukkan kepada makna nasab. Seperti kata beliau... Badalan min ya'in nasabi. Sebagai badal pengganti dari ya'nisbah. Jadi ya'nisbah. Itu nanti digantikan dengan. Wazan fa'alun dari. Kata. Yang ikut wazan faalun sebagai ganti dari ya nisba. Wakas rohazafil herof dan kebanyakannya perkara ini yaitu maksudnya kata yang ikut wazan faalun itu berkaitan dengan herof profesi pekerjaan. Ya. Kebanyakannya nanti dia itu berkaitan dengan masalah pekerjaan. Seperti najjarun iku faalun. Artinya adalah tukang kayu. Kemudian haddadun tukang besi. Kemudian bakolun yaitu penjual ada juga nanti memaknakan dengan penjual makanan ataupun penjual pokoknya semisal dengan penjual. Kemudian atorun yaitu penjual minyak wangi ya atorun adalah penjual minyak wangi. Kemudian nahhasun yaitu tukang tembaga ataupun tukang kuningan. Ya. Jammalun yaitu ini juga pekerjaan orang yang profesinya menarik unta atau mengarahkan unta penuntun unta. Kemudian halakun tukang cukur, kemudian labanun tukang susu. Fakuluhaja kata beliau. Ya. Maka semua ini mansubun ila hirfatin muayyanatin Ini dinisbahkan kepada profesi tertentu, pekerjaan tertentu dia ala tartibi at kata-kata ya. yang tadi itu kalau diurutkan secara tertib itu seperti ini annajaratu alhadadatu albaqalatu alitharatu aslinya nanti seperti itu Tapi ketika dilafatkan dengan lafad An-Najarotu Dia tidak menunjukkan makna yang berbentuk penisbahan kepada seseorang nah, Biasanya kalau ingin dinisbahkan kepada seseorang Itu dikasih dengan yaknisbah Tapi untuk mengganti yaknisbah Untuk mengganti sebuah kata tidak menggunakan yaknisbah lagi Maka caranya adalah dengan Mengikutkan kata tersebut mengikuti wazan faalun itu fungsinya kata beliau di sini walami amin istimali hasil kalimat najarun haddadun baqalun fi ba'di maaniha al-lugwiyyatikal-mubalagoh <tuh> maka tidak ada penghalang dari menggunakan kata-kata ini yaitu najarun haddadun Bakolun dan seterusnya fi ba'di pada sebagian makna-maknanya secara bahasa kal mubalaghah yaitu digunakan dengan bentuk mubalaghah bentuk berlebih-lebihannya lakin al afdalu i'tibaru hadhil kalimati min babin nasbi ila al tetapi yang paling afdol, kata-kata tersebut itu dianggap termasuk bagian dari nisbah kepada profesi. Maksudnya apa? Asal kata kalau diikutkan wazan fa'alun itu menunjukkan makna profesi. ya, Karena penggunaannya sebagai pengganti dari ya nisbah. Namun tidak mengapa juga... Kalau nanti kata tersebut dibawa ke makna si khotun mubalagoh. Tidak mengapa juga. Meskipun yang paling afdol tetap digunakan kepada makna nisbah. Tapi kalau misalkan dibawa ke makna mubalagoh. Maka tidak mengapa. Tapi yang paling bagus. Yang paling afdol. Kalau ada sebuah kata diikutkan wazan fa'alun, dia itu adalah wazan lafad yang menggantikan dari yaknisbah. Fungsinya seperti itu. Ya. Anda ulangi. Walamani'a dan tidak ada penghalang. Min asfikmalih hasil kalimah dari menggunakan kata-kata ini, yaitu najar, hadad, bakol. Und pada sebagian makna-maknanya secara bahasa, yaitu maksudnya digunakan kal mubalagoh untuk menunjukkan si gotul mubalago. Tapi tetap yang paling afdal. Lafat yang ikut wazan faalun itu iktibar hazhil kalima dianggap kata-kata ini masuk dalam bab min babun nasabi termasuk bab dalam babun nasabi untuk menisbahkan ilal shirofi kepada sebuah profesi. Jadi kalau ditanya, apa boleh lafad fa'alun dianggap bagian dari si Qatul Mubalago? Boleh. Tapi mana yang paling bagus penggunaannya? Digunakan sebagai si Qatul Mubalago? Ataukah digunakan sebagai pengganti dari yaknisbah? Jawabannya, ni, dalam babun nisbah itu jauh lebih afdol daripada si Qatul Mubalago. Tapi kalau mau digunakan untuk si Qatul Mubalago? Ya boleh juga. Ya. Perkaranya juga diperbolehkan. Kemudian wa hadza dan masalah ini kata beliau Wa yajuzu antal hiqa biakhiri hadil kalima ta'un. Dan boleh? Huruf ta' itu melekat pada akhir dari kata-kata tersebut. Lita dulla alal mufradati al mu'annasi awil jama'ati. Fungsinya nanti, kalau dia dilekatkan dengan ta' marbuto, untuk menunjukkan kepada Mufrid Muannas bilangannya satu profesi satu, tapi jenisnya perempuan. Jadi kalau tadi kita katakan seperti Halakun e, tukang cukur, berarti kalau Halakotun kalau Halakun tukang cukur laki-laki, Halakotun tukang cukur wanita. Paham? Atau menunjukkan Untuk bermakna jama Berarti kalau halakotun Itu artinya banyak tukang cukur Ya labanatun banyak tukang susu paham? Jadi fungsinya dua nanti Kalau diikutkan Ta'mar buto pada akhirnya Maka makna yang digunakan Nanti di dalamnya itu menunjukkan kepada makna mufrad muannas yaitu pelakunya satu orang tapi jenisnya perempuan kalau diterjemahkan berarti tadi al-laba natu berarti tukang susu perempuan ya atau nanti fungsinya awil jamaah untuk menunjukkan bilangan jamaah di situ jadi kalau halakun Mau dibuat jama' bukan halakuna Tapi kalau mau dibuat jama' menjadi halakotun Itu fungsi dari Ditambahkan ta'marbuto Pada akhir isim yang ikut wazan fa'alun Jadi boleh ya Tidak memakai ta'marbuto boleh Memakai ta'marbuto boleh kalau memakai ta marbutah fungsinya dua. menunjukkan mufrad muannas atau menunjukkan jamak makna jamak di situ.